Assalamualaikum Sudarlun, berita malam edisi hari ini Sabtu 27 April 2019 dibacakan Artian Syah. Akademisi sebut rakyat masih menitip asa pada part Rekap suara sudah ke Kabupaten Kota. Bupati Aceh Singkil bagikan bonus untuk atlet Pora mendali Dengarkan juga berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita kami juga bisa Anda dengar di Radio City 94,4 FM Roxmawe, Radio Lawaser 94,6 FM Aceh Tenggara dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom SRAMBI AGM. meski pelaksanaan rekapitulasi belum selesai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 Dradlun Bupati Aceh Singkil, Dul Musrid, membagikan bonus uang tunai kepada atlet yang meraih mendali pada pekan olahraga atau pora ke-13 di Kota Janto, Aceh Besar. Pembagian bonus dilakukan selesai upacara peringatan hari ulang tahun ke-20 Kabupaten Aceh Singkil di Stadion Kasim Tago Sabtu 27 April 2019. Praim Mendali emas mendapat bonus 15 juta rupiah, perak 10 juta rupiah, perunggu 5 juta rupiah.